Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang sampai saat ini masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam kepada kita semua Sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban Yaitu dalam rangka menuntut ilmu Yang mudah-mudahan Hadirnya kita pada kesempatan kali ini. Tema yang saya sampaikan ini sengaja untuk menyadarkan posisi dan keberadaan kita sesungguhnya. Bagaimana konteks manusia yang kita pahami hari ini sebetulnya manusia yang penuh dengan problematika. Jadi kita sadar atau tidak sampai hari ini peran-peran kemanusiaan kita sendiri banyak terdistorsi. Banyak kesadaran-kesadaran untuk memahami diri dan spiritualitas diri itu menjadi sangat kering Saya sengaja hari ini mengambil tema tentang konsep Al-Quran dan spiritualitas Bismillah Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati Saya sengaja mengambil konsep ini Dari bermula dari akar kata yang saya pahami Ketika kita memahami Al-Quran Jadi Al-Quran ternyata yang sejumlah 30 juz ini Ini banyak ditafsirkan dalam berbagai perspektif Quraish Shihab mengatakan Memahami Al-Quran itu sama dengan kita melihat sebuah permata Yang ketika dilihat dalam sudut sekian derajat Maka permata akan terlihat berwarna biru Ketika sudut derajatnya yang berbeda dipahami Maka permata akan berwarna kemerah-merahan Ketika dipahami dalam sudut derajat yang berbeda lagi, mungkin permata akan berwarna ke hijauan Nah, saya melihat bahwa memahami Al-Quran, ini perlu dengan nilai-nilai spiritualitas. Memahami Al-Quran hanya dalam konteks yang kita pahami 30 juz, ini hanya akan membuat Al-Quran yang kita pahami menjadi semacam buku-buku cerita. Kalau kita membaca, membaca buku cerita atau membaca koran atau sebagainya, Maka kita akan melihat bahwa Al-Quran yang kita pahami Tidak menambah nilai spiritualitas dalam diri kita Nah maka Kajian Al-Quran dan spiritualitas Bismillah Saya pahami bahwa ketika Allah Berfirman Dalam Al-Quran misalnya Saya sengaja mengambil starting pointnya Mengambil nilai pijak kita berangkat Untuk melihat bagaimana Al-Quran Itu kita dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 130 maksud saya ayat 31. Nah ini. Surat Al 31 bismillahirrahmanirrahim wa allama adamal summa aradhahum 'alal malaikati fatqala am bi'uni bi asma'iha ulaiikum kuntum Saya sering menyampaikan mungkin Bapak-bapak sering melihat saya di televisi ya, di TVRI Jabar dan Banten. Memang ketika kita mengkaji Al-Qur'an itu banyak sekali persoalan yang selalu muncul. Saya selalu memahami ketika setiap saya tampil di televisi itu selalu persoalan silapiah, persoalan perbedaan paham. Nah, saya ingin mengajak bahwa ketika perbedaan paham ini kita tidak lakukan sebuah penyelesaian, maka saya katakan penyelesaian yang kita maksud adalah memahami ajaran Islam itu dalam konteks spiritualitas secara keseluruhan. Nah, Al-Qur'an misalnya berbicara wa allama adama al-asma'a kullaha summa aradhahum 'ala Allah jelas menggaransikan. Bahwa wa'allama itu makna aja Allah mengajarkan. Dalam konteks mengajarkan. Bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Sesungguhnya itu semuanya. Kulaha. Jadi konteks kulaha yang kita pahami. Kalau begitu berbagai istilah. Berbagai terminologi. Berbagai apapun yang kita temukan di dunia itu itu sudah digaransikan oleh Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Adam diberikan pengetahuan, maka di sini Allah mengajarkan. 'Alama itu artinya Allah mengajarkan. Mengajarkan kepada siapa? Allah sebagai subjek pengetahuan. Allah sebagai subjek pemberi ilmu pengetahuan. Allah sebagai perbendaharaan seluruh pengetahuan maka Allah mengajarkan kepada Adam. Konteks Adam yang kita pahami ini adalah bapak moyang kita. Jadi kalau demikian, Adam yang telah diberikan oleh Allah diajarkan ada nama-nama oleh Allah kepada Adam. Dalam konteks mungkin kita pahami guru besarnya Adam adalah Allah. Jadi karena menyampaikan seluruh informasi asma pengetahuan. Nah konteks asma yang dipahami di sini misalnya, ketika Allah mengajarkan kepada Adam. Nah Adam ini adalah seorang figur manusia, seorang manusia pertama, induk manusia. Jadi kalau begitu itulah hereditas. Biasanya seseorang yang terlahir itu sangat tergantung pada hereditas di atasnya. Ketika seorang dari orang yang soleh, terlahir maka nanti akan melahirkan orang-orang yang soleh juga. Nilai genetitasnya demikian tinggi. Nah Adam ternyata menjadi perbendaharaan ilmu pengetahuan. Sekarang posisi kita, kita adalah sebagai anak cucu Adam. Kalau begitu, kita bisa mengklaim. Kalau begitu, ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada Adam... Punya nilai genetika kepada kita berarti kita juga diajarkan secara, secara tidak langsung adalah oleh Allah. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam. Logikanya berarti Adam ini menjadi gudangnya ilmu pengetahuan. Jadi konteks Adam al-asma di sini. Jadi Adam kemudian Allah menyampaikan berupa asma. Asma yang kita pahami adalah nama. Asma ini adalah isim jama Jadi berarti nama-nama Jadi kalau begitu Allah memberikan peristilahan Nama-nama kepada Adam ya. Istilah ini asma di sini Nama-nama seluruh hal yang kita temukan Kalau hari ini Kita mengatakan ini kertas Ini sesungguhnya sudah diajarkan Oleh Allah kepada Adam dulu Kita mengatakan ini komputer Ini sesungguhnya sudah diajarkan Oleh Allah kepada Adam dulu Ketika kita memahami ini adalah meja Ini sesungguhnya informasi telah diberikan oleh Allah Diajarkan oleh Allah kepada Adam Ini adalah meja Berbagai bahasa Berbagai peristilahan Berbagai terminologi yang kita temukan Itu sudah digaransikan adalah Kullaha asma Jadi seluruh nama-nama yang diberikan kepada Adam Maka kalau demikian kita pahami Nama yang kita maksud informasi pengetahuan adalah sebagai ilmu Kenapa Ibu? Karena Adam diberikan asma Dan kalau begitu manusia Menjadi perangkat teknologi yang canggih Jadi mesin teknologi yang canggih Sesungguhnya ada pada diri manusia Jadi karena manusia Adam, anak cucunya adalah manusia Maka sesungguhnya manusia Menjadi perangkat teknologi canggih Banyak penelitian mengatakan Sesungguhnya di dalam otak manusia itu Tersimpan miliaran Kilobyte daripada informasi Jadi jangan aneh Kalau kita bisa memahami sekian bahasa Tetapi otak kita tidak penuh-penuh Ini berarti memang Kita sudah diberikan oleh Allah Sebagai perangkat teknologi canggih Jadi bisa merekam seluruh informasi Sebagai anak cucu Adam Bisa meraih seluruh informasi dari Allah Nah maka manusia adalah sebagai perangkat teknologi canggih Jadi teknologi canggih adalah teknologi yang bisa memuat merekayasa ilmu pengetahuan Nah ilmu pengetahuan saya bahasakan di sini menjadi sain, knowledge, makulat, empiris, rasional dan fenomena-fenomenal yang kita temukan Jadi asma berupa sain Nama-nama berupa sain Sain yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan Knowledge mungkin kita pahami kalau sains adalah ilmu yang sifatnya sangat empiris. Kemudian knowledge adalah informasi-informasi pengetahuan intelektualitas. Kemudian makbulat. Segala sesuatu yang bisa dipahami oleh akal. Jadi segala sesuatu yang bisa dipahami oleh akal itu juga ternyata tidak lepas dari asma yang sudah diberikan. Biarkan Allah kepada Adam. Nah kemudian sesuatu yang sifatnya empiris itu juga menjadi asma. Sesuatu yang sifatnya rasional, sesuatu yang sifatnya fenomena-fenomena yang kita temukan, itu menjadi sebuah informasi dari Allah berupa asma. Nah, kita kembali kepada Allah mengajarkan kepada Adam, kepada manusia. Dan manusia yang dipahami adalah manusia yang mempunyai perangkat teknologi yang canggih. Perangkat teknologi yang canggih, kita logikakan kalau begitu, ibaratnya seorang insinyur, Ketika membuat sebuah teknologi, membuat sebuah alat teknologi, Sebut saja handphone, televisi, kulkas, Pasti seorang insinyur yang cerdas, Melengkapi setiap handphone atau produk-produk elektronik yang dibuat, Yaitu dilengkapi dengan buku petunjuk. Jadi buku petunjuk ini menjadi sangat penting. Kita dengan adanya buku petunjuk, maka bisa memahami bagaimana mengoperasionalkan atau dapat mengoperasikan televisi. Ini pentingnya buku petunjuk. Buku petunjuk yang dimaksud adalah segala cara-cara penggunaan penjelasan bahaya-bahaya yang mengancam elektronik serta sumber-sumber kerusakan. Itu kan buku petunjuk. Jadi kalau buku petunjuk misalnya dari mulai pemasangan antena ketika kita memberi pesawat televisi, itu dilengkapi dari mulai bagaimana menggunakan antena, bagaimana memasangkan tombol, bagaimana mencantumkan antara kabel yang satu dengan kabel yang lain. Bagaimana mencolokkan ke jack, kemudian mungkin ke alat listrik. Itu ada di dalam buku petunjuk. Nah logikanya, persoalannya teknologi canggih yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh seorang insinyur, itu dilengkapi dengan buku petunjuk. Pertanyaan besar Atas manusia yang saya katakan tadi Sebagai perangkat teknologi canggih Kenapa tidak diberikan buku petunjuk Tidak pernah kita dengar Seorang lahir bernama Ahmad Di punggungnya oleh Allah ditempeli Buku petunjuk menggunakan Ahmad ketidak. Seorang lahir bernama Asep Tidak pernah di dalam Mungkin diikatkan di lehernya ini Sebuah buku petunjuk untuk menggunakan Asep Padahal logikanya tadi Buku petunjuk menjadi sangat penting Pesawat televisi bisa kita gunakan karena buku petunjuk Maka konsekuensinya Ketika kita coba-coba melawan buku petunjuk mengkhianati buku petunjuk Atau barangkali pura-pura tidak mau membaca buku petunjuk Maka saya jamin mungkin Pesawat televisi yang baru kita beli tadi itu kemungkinan Bisa rusak Karena fungsi buku petunjuk tadi kan Membicarakan tentang cara-cara Ya jadi bagaimana cara-cara menggunakan penjelasan-penjelasan yang lebih penting adalah penjelasan bahaya yang bisa terjadi ketika kita salah menggunakan buku petunjuk. Ketika buku petunjuk disampaikan, masanglah telepon Anda atau mungkin televisi Anda hadapkan ke sebelah barat antenanya. Tetapi kemudian kita mencoba melawan bukan menghadap ke sebelah barat, tapi ke sebelah timur. Maka mungkin sinyal yang kita harapkan bisa terjadi itu tidak sampai. Mungkin televisi kita tidak memancarkan gambar yang bagus Itu kan buku petunjuk Nah logikanya ketika Al-Quran menyampaikan Ketika Allah menyampaikan buku petunjuk Saya katakan tadi Kalau begitu manusia yang terlahir di dunia ini Manusia sesungguhnya buku petunjuknya logikanya adalah Al-Quran dan Sunnah Iya kan? Jadi kalau tadi, pesawat televisi, buku petunjuknya adalah pesawat televisi kan? Nah karena Ahmad seorang yang terlahir tadi tidak dilengkapi dengan di punggungnya, sesungguhnya sudah digaransikan buku petunjuknya hanya satu Al-Quran. Kan begitu? Nah logikanya, kalau buku petunjuk tadi adalah cara-cara penggunaan penjelasan bahaya yang mengancam elektronik serta sumber-sumber kerusakan, Ketika kita menganalogikan kepada Al-Quran Al-Quran adalah berbicara soal cara-cara hidup Penjelasan bahaya yang mengancam tubuh atau jiwa manusia Kemudian serta sumber kebinasaan dan kesengsaraan menjadi sama Kalau tadi saya contohkan memasang antena saja Hadapkanlah antena kamu ke sebelah barat Al-Quran juga menyampaikan Fa'akin wajhaqalib dini hanifah Adapkanlah wajah kamu kepada agama yang anipis. Kalau apa? Kalau ingin pesawat televisi pada diri kita, kalau saya ibaratkan tadi kita pesawat televisi, kalau ingin pesawat televisi kita bisa digunakan, ikuti buku petunjuk itu. Karena kalau coba-coba kita apa mungkin melawan buku petunjuk, dalam buku petunjuk misalnya pesawat televisi tadi jangan Anda cantumkan kabel merah dengan kabel posisi apa dengan kabel hitam pada posisi ini coba-coba kita melanggar itu maka pesawat televisi kita yang baru kita beli dari ABC mungkin dari jalan ABC tiba-tiba kebakaran Kenapa? salah menggunakan instruksi buku petunjuk itu lah kalau begitu juga Al-Qur'an Al-Qur'an sesungguhnya ada logikanya buku petunjuk Ketika kita salah menggunakan Al-Quran Salah memahami Al-Quran Kalau pesawat televisi tadi Langsung kebakaran kan Tapi manusia Mungkin saja inilah adanya akhirat Kebakarannya nanti di akhirat Ketika Allah menyampaikan wala zina", Jangan kamu dekati jina misalnya. Itu kabel merah Tiba-tiba kita mencoba melanggar itu Kebakaran kita di akhirat Al-Quran menyampaikan jangan kamu berjudi Atau jangan kamu berbohong Dan sebagainya Pelarangan-larangan itu Tapi kemudian kita lawan Larangan itu kira-kira apa yang akan terjadi Inilah ada konsekuensinya akhirat Kalau buku petunjuk pesawat televisi kita tadi, langsung kita bisa Rasakan hari itu juga Tetapi pada diri manusia Al-Qur'an sebagai buku petunjuk ini, itu logikanya akan terjadi kesalahan-kesalahan dan sebagainya, akibat-akibat yang salah kita menggunakan, itu risikonya nanti. Jadi dalam tanda kutip kalau begitu, sekian banyak Al-Qur'an dari 30 juz ini sesungguhnya berbicara tentang cara-cara menggunakan diri kita, cara-cara kita berjalan di muka bumi ini. Dan yang lebih penting, bahaya-bahaya yang ketika kita Langgar dari buku petunjuk Al Quran itu resikonya adalah parah, fatal. Disuruh menghadapkan ke sebelah barat, tetapi kita menghadap ke sebelah timur. Disuruh menghadap ke kiblat, tetapi kita menghadap ke sebelah diskotik. Ini kan salah. Bagaimana mungkin pesawat televisi kita memancarkan cahaya yang bagus pada televisi kita, ketika kita salah menghadapkan diri kita, bukan menghadapkan kepada kiblat, tetapi menghadapkan kepada tempat-tempat maksiat? Misalnya. Maka dalam tanda kutip, jiwa kita ini sudah menjadi peruh dengan apa tidak bisa memancarkan cahaya atau gambar yang bagus. Dari menghadapkan diri saja kita sudah salah. Nah itu. Jadi logikah buku petunjuk perintah dan larangan. Ketika kita salah lagi menggunakan perintah dan larangan, saya katakan tadi resikonya menjadi sangat berbahaya. Karena ini adalah Al-Quran logikanya menjadi sama dengan buku petunjuk. Yang salah menggunakan bisa kebakaran Salah dalam mengoperasikan bisa rusak Pesawat televisi kita Nah kalau begitu Kenapa Al-Quran ini diberikan Kepada manusia Itu karena di situ ada bahasa pengantarnya Karena rahmat dan kasih sayang Allah Serta mahabbah Allah kepada manusia Maka diberikanlah Al-Quran Sama dengan seorang insinyur tadi Karena sayang terhadap konsumen atau mungkin dalam lebih bahasa yang lebih, lebih enak Karena seorang insinyur Pengen supaya televisinya laku Maka dilengkapi buku petunjuk Jadi kalau begitu Al-Quran Diturunkan oleh Allah kepada manusia Karena Allah sayang kepada manusia Artinya tidak mau membiarkan Manusia itu hidup semau dia Sama dengan tadi seorang insinyur Kenapa membuatkan buku petunjuk Karena seorang insinyur itu sayang Kepada konsumen jangan pesawat televisi dibeli harga 5 juta karena tidak ada buku petunjuknya disalahgunakan akhirnya kebakaran seorang insinyur sayang kepada konsumen begitu juga Allah karena sayang kepada manusia maka dilengkapi dengan buku petunjuk jadi buku petunjuk dalam konteks ini adalah karena rahman dan rahim dari Tuhan makanya konsekuensi selanjutnya dalam keterangan ini Maka karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia Diberikanlah Al-Quran Maka Al-Quran ketika kita buka yang 30 juz itu Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Karena garansinya tadi Jadi pintu gerbang menuju Al-Quran Itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah Maka mulai surat pertama Begitu kita buka Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim Yang tertulis di situ. Jadi logikanya berarti Hai manusia, kerana aku sayang kepada kamu Karena aku kasih kepada kamu Karena aku mencintai kamu Maka bukalah Al-Quran ini Sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepadamu Istilah katanya kalau kita masuk gerbang Biasanya ucapan selamat datang para tamu Atau mungkin marhaban Istilahnya ucapan selamat datang. Nah Bismillah adalah ucapan selamat datang kepada manusia-manusia yang ingin dikasihi dan ingin disayangi oleh Allah. Itu makanya Al-Quran yang pertama itu Bismillah ucapannya. Karena logikanya tadi sejak Adam diturunkan sampai manusia itu menjadi pesawat teknologi yang canggih. Kemudian ketika kita salah menggunakan maka akan berbahaya. Resikonya akan berbahaya luar biasa bagi kita. Dan maka untuk itulah dipagari dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka dikiptakanlah oleh Allah Al-Quran. Maka Al-Quran pindu gerbangnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya garis bawahi pada lapan asma. Bismi. Ya. Ini kajian kita sebetulnya saya ingin sampaikan bisa sampai 3-4 pertemuan ini kalau kita ingin kelar atau ingin, ingin selesai semua. Nah, kenapa saya mengambil tadi wa'an lama asma? Nah, konteks asma di sini. konteks asma kemudian dibarengi dengan rahmat dan rahib Allah. Maka di sini Al-Quran dimulai dengan lapan ismi. Asma itu nama Nama-nama Jadi kalau begitu pentingnya nama Dalam membahasakan Bismillah Penting menjadi nama Sesuatu bisa kita kenal karena nama Adanya Pak Anton, adanya Pak Budi, adanya Pak Iwan karena nama Adanya rumah, adanya pesawat telepon, adanya mobil, adanya motor karena nama jadi maka garansi nama menjadi sangat penting, maka Al-Quran dimulai dengan ismi. Jadi nama menjadi penting. Kenapa? Ismi siapa? Persoalannya kan begitu. Karena ismi itu, asma itu sudah diberikan oleh Allah banyak nama. Kamu mau nama kupur, mau nama mukmin, mau nama muslim, dan sebagainya, itu sudah nama. Tapi kamu harus khususkan bisminya kamu berbicara dengan ismi siapa? Maka kita katakan Bismillah Dengan nama Allah Karena nama-nama itu triliunan Dari mulai pohon dan sebagainya Tapi kalau kamu salah Memahami makna-makna kamu Maka kamu salah menggunakan ismi Maka pohon yang kamu hadapi Menjadi kamu anggap keramat Misalnya begitu Mobil yang kamu hadapi Kamu anggap menjadi luar biasa canggihnya Sehingga kamu merasa tergantung dengan mobil Karena salah menggunakan ismi Gitu. Ismi sudah dipelurkan oleh Allah Seluruhnya Tapi kamu coba pilih dari sekian ismi-ismi itu Ismi mana yang kamu utamakan Maka bismi Allah. Jadi nama Allah yang harus kamu utamakan dahulu Jadi kontek kata Kamu sudah cerdas Semua istilah kamu sudah tahu semua nama benda kamu sudah tahu Adam, cucu Adam kamu sudah tahu Tetapi dari ketahuan kamu itu Tolong simpulkan Sesungguhnya siapa yang memberikan nama itu semua Bismillah Allah yang memberikan nama itu Nah maka Wa'ala ma'adamal asma Itu dimulai dengan 8 kata nama. Nah konteks pemahaman nama sendiri Makanya saya bilang bisa 3 atau 4 pertemuan. Sebetulnya ini dalam tafsir secara spiritualitas ini, saya katakan, lapat bismi itu kan ada dua. Kita memahami dari ahli tafsir mengatakan, bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh apa kitab-kitab Allah yang diturunkan itu diringkas dari mulai kitab Taurat apa dari ribuan kitab diringkas menjadi 6 kitab. Apa dari ada berapa? Taurat, Jabur, Injil, Al-Quran. Kemudian dari empat kitab ini ada intisari dari empat kitab itu adalah hanya dua sesungguhnya hanya kitab Jabur dan Al Qur'an. Dari dua kitab itu diintisarikan lagi yaitu menjadi satu kitab adalah Al Qur'an. Dari Al Qur'an ada lagi intisarinya yaitu surat Al Fatihah. Itu Ibnu Khoty mengatakan demikian. Dari surat Al Fatihah ini. Ada inti syaril lagi, yaitu lapan Bismillah. Dari lapan Bismillah ada inti syarinya lagi, yaitu pada lapan Bismi. Dari lapan Bismi ada inti syarinya lagi dengan huruf Ba. Jadi Ba di depannya. Dari huruf Ba di depan ada inti syarinya lagi, yaitu titik pada Ba. Luar biasa Pak. Kenapa titik pada ba? Kita bahasakan pentingnya titik. Bapak bisa tahu mana huruf ba dengan mana huruf nun karena apa? Titik kan? Bapak bisa membedakan antara huruf ba dengan ta karena apa? Titik. Bapak bisa membedakan antara huruf ta dengan sa karena apa? Titik. Bapak bisa membedakan antara huruf Jim dengan H karena apa? Titik Bapak bisa membedakan antara Jim, H, dan Ho karena apa? Titik Jadi lagi-lagi menjadi penting filosofi titik Maka Albert Einstein menemukan teori tentang MC kuadrat Itu sebetulnya teori titik Iya kan? Hanya teori atom sebesar titik itu Dengan atomnya satu titik itu bisa menghancurkan beberapa kota ini pentingnya titik. Jadi lapat bismillahirrahmanirrahim, itu dalam pemahaman tafsir, seperti kata Ibnu Arabi, saya katakan, perlu saya sampaikan, itu karena ada titik di situ. Jadi titik inilah yang memberikan simbol. Jadi kita bisa mengkaji Al-Quran, bisa memahami huruf-huruf selanjutnya, itu karena titik. Alif, itu juga karena fungsi titik. Karena pada huruf alif adalah ada titik yang disembunyikan Alif, kemudian ba itu dengan satu garis Sesungguhnya seluruh huruf itu merupakan gabungan titik-titik, betul gak? Adanya huruf alif karena gabungan titik-titik Adanya garis karena gabungan titik-titik Adanya huruf ba itu karena gabungan titik-titik Adanya huruf ta, itu karena gabungan titik-titik satu bentuk lengkung garis aja sudah merupakan gabungan dari berbagai titik. Dan salah satu titik ini menjadi fungsi sangat penting. Sudah pemberian makna pada titik ini menjadi semangat penting. Jadi artinya titik ini yang menjadi rumus pemberi nama. Itu lagi-lagi pada asma, kan gitu. Jadi kalau kita asma penting, bang. kita mengenal karena asma. Asma bisa kita kenal karena titik kan begitu. Huruf ba kita kenal karena ada titik, berbeda dengan huruf ta kan kita kenal karena ada titik. Jadi seluruhnya perlambangan huruf itu dengan titik. Maka di sini huruf ba pada lafaz bismik titiknya saja sudah luar biasa dalam maknanya. Ya. Ada lagi kemudian yang memahami dari lafaz ba ini itu ahli tafsir terbagi menjadi dua. Ada yang memahami ba dengan lafaz bismik kita sampai jam 1, Pak ya. Kelihatannya harus kita sambung nanti deh ya. kalau memang kurang. Ini mungkin lebih bisa lebih menarik nanti ya. Jadi lafal bismik, Bismillahirrahmanirrahim saya katakan tadi. Jadi garansi pintu gerbang Al-Qur'an itu kan dengan lafal bismillah. Kenapa bismillah? Karena Al-Qur'an itu sesungguhnya merupakan refleksi kasih dan sayang Allah kepada manusia. Kasih sayang Allah kepada manusia karena Allah menginginkan menginginkan manusia itu bisa selamat. Jangan berpikir, berpola, berperilaku itu semau dia. Tapi harus melalui tuntunan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah karena kasih sayang Allah kepada manusia. Kasih sayang Allah inilah dilapaskan dengan begitu membaca Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Nah kemudian dari lapat Bismillah ini pada huruf Ba' Huruf ba itu juga ada yang memahami ahli tafsir terbagi menjadi dua pak. Ada bi dalam bahasa Arab itu kan artinya dengan. Satu ahli tafsir mengatakan Bismillah itu berarti dimahami bismi dengan nama Allah. Ahli tafsir yang kedua berpendapat makna bi itu bukan dengan tapi atas nama. Kalau dengan dimahami bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Berarti dengan nama, logikanya, kalau begitu kita membutuhkan cantuman diri kepada seorang nama. Lapa, ba dimahami dengan, ditafsirkan dengan, berarti kita membutuhkan sesuatu yang kita anggap lebih artinya dengan lapat tidak dipahami dengan menunjukkan kelemahan manusia karena mengatakan bi berarti selalu ingin disertai kita ingin ke pasar baca bis berarti kita ingin selalu disertai dengan nama Allah kan begitu kita mau ke kantor, kita mau berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim berarti makna bi selalu kita ya Allah, sertai aku begitu dengan aku, lindungi aku itu bi berarti dengan lapak dengan menunjukkan kelemahan manusia di hadapan Allah. Kenapa? Berarti selalu mengharapkan pertolongan Allah. Itulah bismi. mau berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya Allah sertai aku kan begitu. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Ketika dia kerja Bisa selamat dari pekerjaan-pekerjaan Yang bisa membahayakan dia Karena selalu ingin disertai oleh Allah Selalu ingin ditolong Allah Selalu ingin di bawah perlindungan Allah Maka bi dimaknakan dengan Jadi istilah katanya Bekerja tidak mau sendiri Tetapi selalu ingin disertai oleh Allah Maka bismillah Ahli tafsir lain yang mengatakan Bismi itu artinya bukan dengan tetapi atas nama. Jadi artinya kalau sudah mengatasnamakan ini hanya spesialisasi khusus milik-milik para nabi, para rasul, para awliya, orang-orang soleh. Maka mengatasnamakan. Kalau atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, sekian juta bangsa Indonesia diatasnamakan oleh dua orang. Luar biasa berarti posisi dua orang ini kan? Nah seorang memahami bismi Mengatasnamakan ketika seorang Nabi berpidato, seorang Nabi menyampaikan Risalah, bismillahirrahmanirrahim Atas nama Allah Saya sampaikan ajaran, kan begitu Lah kalau kita Manusia yang masih kotor Masih masih banyak dosa-dosa Itu masih belum berhak Menggunakan bismi itu atas nama Memahami bismi itu atas nama Karena kalau sudah mengatasnamakan Berarti perilaku kita sudah Sesuai dengan bismi, bismi selanjutnya sampai 30 juj itu kalau Rasulullah misalnya Muhammad hulu al-Quran makanya dia mengatasnamakan sebagai seorang wakil Allah atas nama Rasul utusan Allah di muka bumi ini nah, kita salah kaprah mungkin banyak orang baru merasa sedikit mulia saja sudah mengatakan sini sudah atas nama Allah atas nama kebenaran Atas nama keadilan, padahal dia sendiri belum benar, belum adil. Padahal lapar bisi kalau kita pahami atas nama Allah, berarti perilaku kita ini sudah merefleksikan ajaran yang benar dari Allah. Nama-nama Allah yang kita sudah pahami di dunia ini, maka dia sudah berhak kalau memang kita sudah menjadi orang yang soleh, orang-orang yang sudah mutakin, orang-orang yang sudah terbebas dari dosa. Maka baru berhak atas nama kamu. Itu makanya bismik dipahami dengan atas nama. Jadi beda kalau dipahami dengan itu artinya ingin selalu disertai Allah. Itu bismik. Itu maknanya dengan. Tetapi kalau atas nama berarti melakukan pekerjaan apa saja sudah atas nama Allah. Karena apa yang dilakukan adalah kebenaran. Kalau kita sedikit-sedikit mungkin kalau sudah mengatasnamakan Allah. Baru di kantor saja kita sudah berseteru dengan teman kerja. Gimana mungkin? Kita menjadi orang yang egois di kantor. Kita menjadi orang yang sering membabat habis orang-orang musuh-musuh kita. Ya belum mengatasnamakan Allah kalau begitu. Nah maka dipahami bismi itu menjadi atas nama. Jadi saya ulangi kembali. Jadi itulah logikanya kenapa Al-Quran spiritualitasnya itu berbicara bismi itu. Itu baru bismi ya. Belum melapas Allah. Lapad Allah itu disebut sebagai lapad yang paling agung Lapad yang paling mulia Adam bisa mengenal nama Allah Karena ismi alamal al asma lagi Lapad Allah Kemudian Allah yang dimaksud Allah yang mana? Allah bismillahirrahmanirrahim Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Jadi lapad bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Berarti ketika kita melakukan pekerjaan apa saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan dibarangi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ucapan bismillah sederhana, ringan dan cepat kita ucapkan. Tidak cukup sampai dua detik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita ingin bekerja, kita ingin makan, kita ingin minum. Selalu harus disertai dengan lafak Bismillah. Bismillah Karena ini seperti saya sampaikan selanjutnya Kenapa Bismillah menjadi penting Kenapa Bismillah sudah diungkapkan menjadi pintu gerbang Al-Quran Bismillah ini merupakan refleksi kasih sayang Allah Bismillah kasih sayang Allah berupa petunjuk Al-Quran Itu dimulai dengan Bismillah refleksi kasih sayang Allah Jadi Al-Quran yang 30 juz ini adalah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Ketika Al-Quran yang kamu terima ini maka harus kamu baca, pelajari, pahami dan praktekkan, logikanya begitu karena buku petunjuk tadi jadi Al-Quran kita harus baca, pelajari pahami, praktekkan baru kita disebut berpegang diri kepada petunjuk Al-Quran buku petunjuk kita itu Al-Quran makanya pihi hudal lil lilmud itu ada garansinya hudan tetapi hudan yang mana hanya untuk orang-orang lilmud takdir jadi tidak semua orang mengakui Al-Quran sebagai petunjuk makanya. Ah oh, itu Al-Quran kan sudah usang katanya. Ya kenapa? Belum hudan lil mutakin, belum ada mutakinnya dia mungkin. Al-Quran itu kan ketinggalan zaman. Kata siapa? Karena dia bukan lil mutakin sesungguhnya. Logikanya kita mau menerima Al-Quran. Karena kita mutakin. Jadi logikanya siapa yang mau menerima Al-Quran kalau bukan orang-orang bertakin. Bertakwa. Siapa yang mau mengamalkan, mempelajari, mempraktikan Al-Quran kalau bukan orang-orang bertakwa, bertakwa kan konsekuensinya ke sana. Kalau kita mau disebut bertakwa, Hudalil me'takin, memahami Al-Quran kita praktekkan ketakwaan kita. Maka pihi Hudalil me'takin. Jadi Al-Quran itu menjadi buku petunjuk bagi orang yang bertakwa bertakwa adalah orang yang memelihara diri orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa macam-macam kesolehan-kesolehan yang tercipta, maka kudalil mutakin jadi kalau kita menjadi, mengakui Al-Quran sampai hari ini masih setengah-setengah itu mungkin kita belum melilutakin ya walaupun kita proses mungkin untuk bertemu atau menjadi orang-orang mutakin Orang mutakin itu menyadari Sampai satu ayat, satu titik pun Al-Quran Itu betul-betul dia ingin pahami Misalnya Al-Quran Berbicara akimis sholat Dirikanlah sholat Itu sama dengan buku petunjuk tadi Petunjuk pesawat televisi Akimis sholat, dirikanlah sholat Buku petunjuk itu bicara Oh berarti, kalau kita menjadi Lil mutakin, memahami akimis sholat Ini sudah ada di dalam buku petunjuk Maka saya harus mendirikan sholat Wa'atuh zakat, keluarkan zakat. Kenapa? Buku petunjuk berbicara suruh mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat. Itu mutakin kan itu? Al-Quran berbicara jangan kamu berjina, jangan kamu berjudi, jangan kamu mabuk, jangan kamu korupsi dan sebagainya. Itu kan berbicara perintah-perintah dan larangan Al-Quran. Lah itu kita harus mau. Karena tadi kita harus mau membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Jadi logikanya kalau kita tidak mau memahami itu Kita tidak mau mempraktekan itu Sama dengan kita menganggap Buku petunjuk pesawat televisi ini Tidak ada gunanya, kan begitu Padahal resikonya berat Ketika kita salah atau mungkin Melanggar instruksi dari buku petunjuk Pesawat televisi, hancur pesawat televisi kita. Lah begitu juga logikanya Al-Quran, ketika kita Biarkan Al-Quran berjaran demikian Mungkin orang bertanya Ya Pak Solin kan Saya bisa baca Al-Quran tapi kenapa kalau saya membaca Al-Quran itu seolah-olah tidak pernah Al-Quran itu mendegur saya? Kenapa? Mungkin tadi belum liluntakin. Kenapa? Yang dia pahami Al-Quran itu menjadi teks yang mati. Bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabullah ra'ib. Al-Quran mulut membaca tetapi mungkin hatinya tidak bergetar. Kenapa? Membaca Al-Quran sebagai teks yang mati. Tetapi berbeda ketika membaca Al-Quran sebagai teks yang hidup. Baca teks yang hidup berarti Al-Quran sama dengan berdialog dengan kita. Kan begitu Pak? Sama dengan kita sedang berbicara di pesawat telepon. Itu Al-Quran kalau kita pahami sebagai teks yang hidup. Itulah yang dipahami kemudian oleh Arkun misalnya. Hasan Hanafi. Jadi Al-Quran yang kita pahami sebagai teks yang hidup artinya... Sama ketika kita membaca Al-Quran Sama dengan kita berdialog dengan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Quliyah ayyuhal kafirun Katakanlah wahai orang-orang yang kafir Allah berfirman Quliyah ayyuhal kafirun Apakah yang dimaksud ini orang kafir Bukan dalam pengertian orang lain Jangan-jangan saya sendiri dianggap orang kafir Kan begitu Bisa menangis dia Bismillahirrahmanirrahim Tabbad yada Abi Lahab Celakalah Abi Lahab dan keluarganya Kita katakan ah Itu kan Abi Lahab keluarganya dulu yang celaka Tetapi tidak pernah Al-Quran berdialog kepada kita Jangan-jangan yang dimaksud Abi Lahab itu Kamu yang sedang baca Al-Quran kan begitu Kamu kalau orang da'wah selalu banyak menghalang-halangi Sama dengan Abi Lahab Kamu kan begitu pak mungkin kita bisa menangis ketika membaca Tabat yadaa abilahab wa Jangan-jangan ini bukan berlaku pada Abilahab saja. Karena Al-Qur'an itu kan bahasanya banyak simbol. Banyak inspirasi, banyak imajinasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Jadi membaca Tabar saja mungkin kita bisa menangis karena yang Al-Qur'an kita baca Tabar saja sudah berdialog dengan kita. Sawaaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Qur'an bicara gitu. Sama saja kamu itu mau diperingatkan atau tidak tetap tidak beriman. Kita koreksi diri. Ini jangan-jangan Al-Qur'an berbicara ke saya ini. Kamu jangan-jangan sama. Mau diperingatkan atau tidak kamu tetap eh tidak beriman. Kamu tetap saja tidak sholat Kamu tetap saja tidak zakat mau diperingatkan atau tidak dengan buku petunjuk ini kamu tetap tidak beriman. Berdialog dengan kita setiap ayat, setiap surat yang kita baca. Ini menjadi kita barangkali banyak orang yang jangan aneh menangis ketika membaca Al-Quran. Pak. Baru baca al fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dialog. Baru Bismillah. Eh, kamu mengakui Allah. Tapi kamu sadar gak rahmat dan kasih sayang Allah? Kamu itu sombong. Baru merasa punya jabatan enak saja, kamu katakan ini kan jerifaya saya. Tidak pernah kamu katakan dekan rahmat dan rahim Tuhan. Kamu katakan ini kan karena saya dulu sekolah, S1, S2, S3. Jadi saya punya kedudukan jabatan yang enak. Kamu sesungguhnya tidak menyebut nama Allah yang maha pengasih dan Penyayang. Kan begitu, Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Berdialog kepada kita. Kamu memuji Allah enggak? Oh, enggak. Kamu enggak pernah memuji Allah. Jadi berdialog Al-Quran yang kita baca setiap leretan bunyinya berdialog dengan kita. Kamu mengatakan segala puji bagi Allah tidak. Kamu tidak memuji Allah. Kamu banyak berbuat kuper. Kamu banyak berbuat kemaksiatan kamu tidak pernah memuji Allah, kamu mendapatkan rezeki kamu katakan bukan dari Allah, kamu mendapatkan istri yang salehah kamu kita katakan belum bukan apa barokah dari Allah, kamu mendapatkan pekerjaan yang enak bukan karena Allah, kamu sesungguhnya tidak memuji Allah. Garansinya alhamdulillahirabbil Ini betapa besar Pak betapa. Pender. Jadi kalau Al-Qur'an yang kita pahami sebagai teks yang hidup. Ya kalau teks yang mati ya mungkin 30 Jun itu habis baca bahkan bisa hafal juga mungkin enggak pernah menangis dia baca Al-Qur'an karena apa yang dibaca adalah sama dengan prosa dan puisi kan begitu sama dengan berita koran pada waktu itu terjadi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kisah itu kan kisah kita katakan wah ini sejarah Al-Qur'an bicara begitu kita pahami hanya dalam konteks sejarah saja tetapi tidak pernah kita pahami sejarah adalah refleksi kamu hari ini surat Yusuf saja kita pahami. Ketika Yusuf diceritakan dalam Al-Quran, misalnya bagaimana dia dipitnah, menghina atau dipitnah berbuat mesum dengan julehah, kemudian seorang bayi yang baru dilahirkan, bersaksi bahwa Yusuf tidak berbuat julehah. Artinya adalah, kisah Yusuf itu sampai hari ini terjadi. Jangan-jangan nanti bayi kamu saja yang dilahirkan oleh perut istri kamu nanti, itu bersaksi atas perbuatan kamu nanti di akhirat Sama dengan saksi Seorang bayi tadi terhadap Yusuf Kan begitu oh, Kisah Al-Quran seperti ini Al-Quran berbicara Bagaimana kisah Ashabul Kahfi Orang-orang yang soleh Ini sesungguhnya Bukan kisah yang 1400 tahun yang lalu Bukan atau 5000 tahun yang lalu Bukan hari ini tetap berlaku Ketika bagaimana Ashabul Kaspi dikisahkan tentang tujuh orang yang soleh, seorang pemuda yang mempertahankan ketauhidannya, sampai tertidur kurang lebih berapa tahun itu? 400 atau 300 tahun? Itu tidak sadar. Seperti baru bangun kemarin. Begitu juga sesungguhnya. Apa yang dikisahkan oleh itu sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Jangan-jangan kita yang sudah usia 60 tahun itu belum setengah tidurnya Ashabul Kaspi. Kan begitu Pak. Ashabul kahfi saja yang tidurnya sampai 300 tahun Seperti baru kemarin Atau saya seperti baru 1 menit tidur Mungkin kita hari ini logikanya membaca kisah ashabul kahfi Masya Allah Saya sudah usia 60 tahun hari ini Barangkali Allah menilai belum 1 detik pun Karena seperti kita tidak pernah sadar Kalau bapak ditanya Bapak kira-kira Bapak usia TK kapan? Oh perasaan saya baru kemarin TK Kok sekarang sudah rambut putih? Kan begitu Pak ya? Tidak sadar diri bahwa waktu yang kita lakukan Atau waktu yang kita lalui itu tidak terasa oleh kita Ini artinya Kisah Ashabul Kahfi adalah Sebuah refleksi tentang waktu yang kamu gunakan Kamu tidak sadar sesungguhnya. Mau hidup seribu tahun juga Mungkin tidak sadar kita Sama dengan Ashabul Kahfi yang tidur hanya seperti satu menit Kan begitu? mau diberikan usia panjang juga mungkin kita tidak sadar itu maksudnya kisah-kisah Al-Qur'an jadi setiap leretan bunyi setiap kosakata kita belum lagi mukjizat-mukjizat atau yang kita pahami dari Al-Qur'an yang luar biasa hebatnya lagi-lagi karena Al-Qur'an yang kita pahami sebagai teks yang hidup jadi Al-Qur'an bukan teks yang mati Ya kalau teks yang mati seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pernah merasa tergiur, tidak pernah merasa bersedih ketika Al-Quran berbicara Abillahab, Al-Quran berbicara Ashabul Kafi, Al-Quran berbicara Yusuf, Al-Quran berbicara orang Munafik, orang kafir, dan sebagainya, lewat semua. Tidak pernah tergiur atau tersentuh di dalam hati kita, merasa itu adalah spiritualitas diri kita sesungguhnya dari Al-Quran. Itu makanya saya pahami tadi, Al-Quran menjadi sebuah konsep, dan spiritualitas kita yang dimulai dengan bismillah tadi. Barangkali waktu kita sudah habis ya, Pak ya. Tadi katanya sampai jam 1. Mudah-mudahan ini masih banyak kali walaupun masih. Jadi satu lembar ini mudah-mudahan Bapak yang sudah pegang semua, Pak ya. Kalau yang belum ini masih banyak ini, masih ada. Ya, nanti mungkin kajian kita bagaimana memahami Al-Qur'an lebih lanjut pada konteks ya, kita bedah baru bismillahnya Kan begitu. Jadi Al-Quran garansinya adalah nama. Saya di, maka saya bermula dari Al-Quran surat Al-Baqarah 31. Nama kalau begitu menjadi demikian penting. Asma demikian penting. Asma yang disampaikan berupa informasi, pengetahuan, knowledge, sain, fenomena, dan sebagainya itu. Asma diberikan kepada Adam. Maka kalau begitu Adam adalah gudangnya ilmu. Anak cucu Adam adalah kita. Berarti kita adalah orang berilmu juga. Orang yang berilmu berarti teknologi canggih. Perangkat teknologi canggih. Perangkat teknologi canggih kalau begitu kita. Lantas apa yang memberi petunjuk perangkat teknologi canggih? Itulah buku petunjuk Al-Quran tadi. Nah, buku petunjuk Al-Quran diturunkan. Kenapa Al-Quran? Karena rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah. Maka digaransikan dengan Al-Quran. Surat pertamanya saja kita buka, buka, buka Al-Quran. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Jadi harus nama Allah yang tertuju. Bukan asma-asma lain. Bukan terminologi-terminologi. Bukan istilah-istilah lain. Hanya satu asma yang kita maksud Al-Quran adalah asma Allah. Asma Allah yang mana? Yang maha pengasih dan maha penyayang Kalau begitu membaca Al-Quran Merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Maka membaca Al-Quran Berarti menuruti kehendak-kehendak Al-Quran Karena Al-Quran itu sayang kepada kita Sampai hari ini kita tidak pernah merasa Al-Quran sayang kepada kita Karena Al-Quran yang kita baca sebagai teks yang mati Bukan teks yang hidup kalau teks yang hidup yang kita baca baru membaca bismillah saja mungkin kita sudah menangis, sadar diri. Inilah nilai spiritualitas dari yang kita baca. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa lebih menarik Bapak-bapak sekalian untuk kajian-kajian selanjutnya. Sebetulnya ya dengan bahasa yang sangat sederhana ini ini saya sampaikan dengan satu lembar ini tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan masih banyak harus kita kaji Ketika kita memahami Adam Memahami ilmu pengetahuan Itu apa, itu nanti dalam refleksi Ayat-ayat selanjutnya itu banyak Ilmu yang dimaksud Knowledge, informasi Informasi apa konfirmasi, kan persoalannya begitu Al-Quran ada fungsi informasi Dan ada fungsi konfirmasi Kan gitu. Fungsi informasi, berbicara Kamu melanggar perintah Allah Maka resikonya nanti di akhirat Masuk neraka, masuk akal enggak? Dalam bahasa orang sekuler mungkin ah itu kan tidak rasional ada, ada surga, ada neraka Tapi nanti ada fungsi informasi dan fungsi konfirmasi dari Al-Quran Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari apa yang saya sampaikan Tetapi saya yakin mungkin ini bisa memberikan motivasi Atau lebih kita untuk menspiritualitasikan diri kita ketika kita berhadapan dengan Al-Quran mudah mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Cari dengan wabarakatuh. Allahumma bi alaikum bi karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.